ani tunggu. Assalamualaikum teman-teman. Wah, bagaimana kabar kalian? Boleh, salam Nadia. Eh, tuh si Sombong datang. Assalamualaikum Dini. Uh, tuh kan apa aku bilang. Nah dia sih pakai tegur-tegur segala. Dia itu kan anak yang gak punya teman. Ah, iya Nadia, karena dia sombong dan tidak mau bertegur sapa pada siapapun. Uh, uh, uh, anak-anak bodoh, so lagi. Dini, kamu tidak apa-apa kan? Ayo kami bantu. Terima kasih, Anadia. Mungkin ini akibat aku tidak mau mengucapkan salam dan meremehkan orang lain. Sudahlah, yang penting sekarang kamu sudah mengerti pentingnya salam dan juga arti berteman. Dengan hati yang lapang, dan maaf diberikan Hilanglah permusuhan, untuk persahabatan Mari ucapkan salam, bila bertemu teman Dan juga bersalaman, disertai senyuman Jadi banyak saudara, di sekeliling kita Hidup jadi bahagia, Allah sayang Mari ucapkan salam Bila bertemu teman Dan juga bersalaman Disertai senyuman Jadi banyak saudara